Mitra bisnis Nasib Nasabah Antaboga Sekuritas semakin tidak jelas. Ratusan miliar dana mereka yang diinvestasikan di produk reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas terancam hilang karena Bank Senturi yang pernah menjadi sub agen penjualan produk reksadana Antaboga telah menyatakan tidak akan membayar dana mereka. Alasannya adalah karena produk reksadana bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam penjaminan pemerintah. Ada yang menyebut, kasus ini bisa terjadi salah satunya karena tidak menyatunya sistem pengawasan keuangan secara nasional. Sebagai produk non-bank, reksadana menjadi wewenang penanganan dan pengawasan Bapak PAM LK Departemen Keuangan dan bukan wilayah pengawasan Bank Indonesia. Nah untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Iksan Nursi. Pak Iksan, bagaimana komentar Anda? Ada dua kesalahan utama ya, transaksi-transaksi saham di Century yang tidak terminator dengan baik, itu kesalahan pertama. Tidak terjadi perpindahan kepemilikan ya. Yang kedua, buruknya pengawasan Bank Indonesia dan pengawasan Baku kalau BI sejak awal memang benar-benar menerapkan Tantuk pengawasan sebelumnya dan sesudahnya Jadi yang disebut dengan pengawasan sebelum kejadian itu Mereka fit and proper test pada orang-orang yang bakal duduk di situ Dan termasuk pemerintah saham Kalau yang sesudahnya itu menyebut apa yang sudah dikerjakan Nah, kalau memang BI benar-benar melakukan satu tindakan yang baik Untuk pengawasan, enggak akan kejadian Begitu juga ketika bapak, bapak melakukan pengawasan dengan benar Atas transaksi itu juga tidak akan terjadi Artinya apa yang mereka sebut sebagai Sensibility regulation gitu ya, peraturan-peraturan yang penuh dengan kehadiran dan supervision pengawasan yang benar gitu ya. Baiknya statusnya antisipatif maupun yang statusnya proaktif, sesungguhnya tidak memadai. Sehingga ketika century kerjasama dengan antaboga dan kemudian menjual discretionary fund, itu kan nunjukin bahwa pengawasan yang tidak karu-karuan. Mungkinkah dana nasabah itu bisa kembali mas? Ini kan sepenuhnya menjadi persoalan kriminal antara Antaboga dengan Century melakukan semacam kerjasama. Seolah Antaboga menjual produk dan kemudian terjadi penempatan di tanah perdata itu produknya produk sekuritas yang macam-macam. Keterlibatan debat Komisi 11. Dalam pandangan saya mestinya kalau memang ini transaksinya antara individu dengan Century atau dengan Antaboga tempatnya itu, ya, maka tidak ada alasan bagi Komisi 11 memaksa alat untuk membayar uang itu. Kenapa? Karena transaksinya transaksi perdata, jadi tidak bisa masuk dalam sistem penjaminan apalagi kemudian dalam sistem penjaminan simpanan deposit insurance kita mengenal hanya dana pihak ketiga yang ada di bank yang bersangkutan yang bisa jamin setanyan dana pihak ketiga itu tidak ditempatkan di treasury tetapi maksudnya di antaboga maka dia tidak masuk dalam klasifikasi karena simpanan pihak ketiga dana pihak ketiga di perbankan pemerintah tidak bisa bertanggung jawab atas dana nasabah itu ya Mas Rapat kerja Komisi 11 dengan BI khususnya ketika menyangkutkan turis, BI mengakui dia salah dalam soal pengawasan dan BI minta maaf di sana. Tidak berarti pengakuan BI yang merasa bersalah dan permintaan maaf BI lalu kemudian BI menjadi pihak yang benar, benar harus bertanggung jawab terhadap dana itu karena sepenuhnya ke dalam kasus pandangan saya ini bukan produk perbankan dan tidak masuk dalam skema penjaminan kalau ditanyain siapa yang bertanggung jawab siapa yang bermain di balik SNT itu dan siapa yang ada di Antaboga yang menjual discretionary fund itu dan itu polisi wajib memburu lebih lanjut sampai seberapa jauh aset yang bisa diperoleh ada rekening yang bisa diambil untuk mengembalikan dana nasabah antaboga itu. Demikian Iksanu Dinursi dan saya Rizal Andika.